Allahumma ya Rasulullah, Rasulullah ya Rasulullah Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah satu sadar satu bejana, satu bejana, satu bak ya. Dan kami menciduk air dari bejana itu berbarangan. Nah ini hadis yang agung. Di mana di sini Aisyah umat Mu'minin, radhiyallahu anha. Mensifatkan Tata cara Nabi beliau Jadi mensifatkan Jadi sifat mandi janabah Nabi SAW Bahwasannya apabila beliau hendak Mandi janabah Dimulai dengan membasuh Kedua tangannya Di sini enggak disebutkan berapa kali Tadi Nanti hadis berikutnya Hadis ketiga puluh tiga Yaitu hadis Maimunah Rabudul Anha disebutkan dua atau tiga kali basuhan apa tujuannya yaitu ya tujuan dari membasuh tangan sebelum mandi karena Rasulullah SAW mandinya dengan menciduk air di dalam bejana dengan tangannya jadi dibersihkan tangannya dari kotoran-kotoran supaya tidak mengotori air yang ada di dalam bak itu jadi dibersihkan terlebih dahulu Kedua tangannya Dua kali atau tiga kali dalam riwayat Hadis Maimunah Setelah membasuh kedua tangannya Beliau berwudu Sebagaimana Berwudu atau wudunya mau sholat Sempurna Dari mulai membasuh tangan ya Kemudian tamat maboh Berpumur Istinsyaf Istinsar istinsya, Masukkan air ke hidung Terus sempurna sampai membasuh kakinya itu. Wudu sebagaimana wudu mau sholat Nah kemudian dalam hadis disebutkan di sini setelah itu Rasulullah SAW menyela menyela rambutnya dengan tangannya tentu tangannya itu sudah dikasih air basah dengan air kenapa nah ini karena Rasulullah SAW memiliki rambut yang tebal yang lebat dalam riwayat kan? sehingga menyela menyela rambutnya dengan tang kedua tangannya yang dengan sebelumnya mengambil air yang kemudian diselasera sampai air itu sampai apa e di kulit kepala. tujuannya menyela-nyela rambut supaya air sampai di kulit kepala. Karena mandi janabah itu wajibnya atau fardhu nah mandi janabah adalah membasahi seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai mata sampai apa ujung kaki, semua harus basah. Tidak boleh ada bagian yang tidak terkena air atau kering. Maka harus diulang mandinya. Itu termasuk rukun mandi janabah, ya, Kalau rukun ditinggalkan tidak sah. Jadi sampai kulit kepala ini harus kena air atau kulit yang di daerah jenggot ya kena air. Maka apabila air telah sampai di kulit kepala, ya dan merasa sudah basah ya kulit kepala beliau shallallahu alaihi wasallam maka setelah itu beliau menumpahkan air, mengguyurkan air ke kepalanya tiga kali. Nah, ingat, sudah berwudhu. Kemudian menyelak menyelak rambut kepala dengan air supaya air sampai di kulit kepala. Sudah itu Mengguyur kepalanya tiga kali salah satu merot. Sesudah itu beliau mandi, ya membasahi tubuhnya, ya apa sisa dari tubuh yang lain badannya, ya kakinya dan yang lainnya. Jadi mandi seperti, seperti mandi biasa. Tamil sempurna. Nah inilah dikatakan oleh fuqoha adalah Ghoslul Kamil Mandi janabah yang sempurna Dan dalam hadis yang mulia ini ditunjukkan bahasanya Dibolehkan orang mandi janabah dengan istrinya Berduaan dengan satu bejana Dengan satu bak Dan masing-masing saling menciduk Ini dibolehkan dengan faedah hadis yang mulia ini Kata-katanya kan yaitu perkataan Aisyah radhiyallahu anha naq tarifu minhu jamian. Jadi maksudnya Aisyah dan beliau sallallahu ya, mengambil menciduk air bersamaan di bak tersebut. Jadi mandinya berduaan. Sekarang kita lihat tentang keterangan Syekh Al-Utsaimin ya mengenai hadis ini. Jadi di buku pertama itu Syekh Al-Ubaasan yang kedua saya ini bawakan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. supaya kita tambah wawasannya lebih luas. Menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai hadis yang mulia <coughs> Di dalam hadis ini hadis yang agung Dimana mana ummul mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu beliau menerangkan bagaimana mandi janabahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna kamil Apabila beliau hendak mandi janabah, beliau membasuh kedua telapak tangannya. Ya, yang pertama beliau membasuh kedua telapak tangannya. Dua kali, tiga kali dalam proses imunan. Kenapa? Karena a, a, tangan adalah alat untuk menciduk air, ya, supaya tidak mengotori air yang ada di dalam bak. Kemudian beliau berwudhu Sebagaimana mana untuk sholat dimulai dengan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, menyemburkannya, membasuh uh, muka tiga kali atau dua kali, membasuh kedua tangan sampai mat, sampai uh, sikut, kemudian mengusap rambutnya satu kali, kemudian mengusap telinganya, terus sampai membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, baik dua atau tiga, kemudian beliau ya. Dalam ini diterangkan si Osemin Beliau me, apa, membasahi seluruh tubuhnya Mandi ya Dan menyela-nyela rambutnya Sampai air ya apa, Di kulit kepalanya Itu menggunakan kedua tangannya Jadi menyela-nyela rambut itu menggunakan kedua tangannya Jadi bolehlah mungkin kita sekarang katakan Dikeramas ketika itu ya dikeramas ketika itu ya sebelum mandi membasahi seluruh tubuhnya dikeramas setelah berwudu keramas ya sampai air uh, apa kulit kepala terkena air maksudnya sampai kulit ke kepala terkena air yaitu dengan disela-sela oleh kedua tangannya maka apabila beliau sudah menyangka sudah yakin air itu sampai di kulit kepalanya maka beliau membasuhkan atau mengguyurkan air ke kepalanya sebanyak tiga kali sudah gitu, kemudian beliau lanjutkan dengan mandi sempurna. Dalam keterangan para ulama yang lain, dari sebelah kanan dulu katanya ya, dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, bagian tubuh yang kanan terus sampai kaki di dibasuh, kemudian juga sebelah kiri sudah selesai. Nah, di sini juga Aisyah ya ummul mukminin radhiyallahu anha menerangkan atau menjelaskan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya Beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bersamaan dengan satu bejana dan menciduk berbarengan. Nah, kenapa Aisyah menyebutkan di dalam uh, apa, akhir hadis ini? Ini untuk meyakinkan bahasanya beliau uh, Aisyah Radhiallahu Anha benar-benar melihat bagaimana mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dengan penggalan terakhir, Pak. Kenapa kalau Aisyah ibunda Aisyah Radhiallahu Anha menyebutkan? Kuntu ya agtas uh, agtas silu ana wa ana rasul wa ana wa rasulullahi sallallam min ina i wahid supaya orang yakin bahasanya eh uh, syahrothelana melihat langsung bagaimana mandi nabi saw kan kami mandi bareng begitu dengan satu bejana. Nah, juga di sini nanti disebutkan ada faedahnya boleh ya, seorang istri dan seorang suami mandi berbarengan ketika mandi janabah dengan satu bejana dengan satu ember saling menciduk berbarengan. Nah juga dalam kata-kata tadi yang terakhir kata saya Ustazin, Haythu in al-amroliam ya kunbai. Jadi perkara ini tidak jauh dari Aisyah. Jadi Aisyah melihat langsung ya bagaimana Nabi mandi janabah ya supaya meyakinkan orang. Nah, bahwa ini apa yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini, hadis yang agung ya, tentang bagaimana mandi jada Nabi dari mulai awal sampai akhir yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini tidak diketahui para sahabat, Pak, karena ini urusan pribadi Nabi, ya, diketahui oleh istri-istrinya. Nah, inilah hikmahnya ya. Jadi gimana istri Nabi banyak kemudian juga masih muda sehingga hidupnya agak panjang dan bisa menerangkan tentang hal ini kepada umat Nabi SAW alaihi kita nah, tidak ketahui oleh para sahabat ya, yang melihatkan tentang mandinya janabah cuma istri-istrinya pertama Aisyah radilah anha kemudian Maimunah radilah anha kemudian yang lainnya juga. Nah, Follow al hadis. Nah, kita sudah tahu hadisnya isinya apa faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini menurut para fukaha pertama disyariatkannya mandi janabah dengan tata cara yang sebaik Nabi jelaskan di sini sebaik Aisyah maaf jelaskan dalam hadis ini disyariatkan. Ikhtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita mencontoh bagaimana cara Nabi, Nabi cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di harus mencontoh harus mengikuti intinya ikhtidaan bin Nabi sallallahu I dimulai dari mencuci uh, kedua telapak tangannya, kemudian berwudhu sebagaimana wudhunya solat, ya, sempurna. Kemudian menyela-nyela rambutnya, rambut kepalanya sampai uh, air apa sampai mata kulit maaf, kulit uh, kepala terkena air. Ya. Kemudian apabila telah menyela-nyela uh, rambut kepalanya dituangkan atau diguyur dengan air sebanyak tiga kali, kemudian membasuh seluruh tubuhnya, ya semuanya, ya sampai sempurna. Nah. Ini. Kemudian faedah yang kedua bahwasanya hadas akbar ya asyad min hadas asghar min hadasil asghar bahwasanya hadas akbar itu hadas besar lebih berat daripada hadas kecil kenapa Ker Kerana diwajibkan di dalam uh, mandi ya janabah yang tujuannya untuk mengangkat hadas besar diwajibkan untuk membasahi seluruh tubuhnya berarti ini menandakan ya sangat berat hadas hadas akbar ini hadas besar ini kalau hadas kecil cukup hanya dibasuhi bagian-bagian anggota tubuh yang sebagiannya tidak seperti bur burudu kan hanya tangan, kaki, rambut tidak seluruhnya karena itu hadas asgur kalau hadas akbar harus seluruhnya ini menunjukkan betapa asyad betapa beratnya hadas akbar ini untuk menghalangi apa yang bisa menghalangi orang untuk beribadah ya sangat berat sehingga harus dibasah seluruh tubuhnya. Dan hikmahnya sudah saya sebutkan di awal ya tentang hikmah disyariatkannya mandi janabah. Ya. Di antaranya adalah untuk memulihkan stamina, menjadi fresh yang awalnya lemas ya. Qawlam bisawab. Yang ketiga, faedahnya apa? Jawazul ihtisali rajul wa zaujatuhu min inai wah jamian. Dibolehkan seorang laki-laki, seorang suami mandi bareng dengan istrinya dalam satu bejana ember dan saling menciduk berbarengan. Ya, kalau sekarang mungkin dengan gayung, ya, saling mengguyur satu sama lain. Allah ini syariat pak, istihaqbah ulama. Ya, istri dengan suami kadang ada waktu untuk mandi bersama. Sebenarnya Rasulullah saw. Jangan pernah kita sudah 10 tahun di rumah tangga Sudah 15 tahun Tidak pernah mandi bareng dengan istri Ya Meskipun sudah 10 tahun, 5 tahun Sempatkan mandi bersama dengan istri Kata para ulama, ada hikmah yang besar Di balik itu, dimana Rasul sering Dalam rewet dengan Maimunah nanti, hadis berikutnya Rewet ini dengan Aisyah, berarti Rasul sering Dengan beberapa istrinya mandi bersama Ini untuk Menumbuhkan keharmonisan Di dalam rumah tangga ya untuk mandi bersama. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita untuk mandi dengan istri ya tidak harus dibawa ke tempat umum di rumah saja, rumah pribadi. Jangan dibawa ke tempat pemandian umum, pokoknya harum ya di kolam renang di mana ya nggak boleh. Nah jadi boleh di sini. Kemudian Jawabul Iktiraful Junub Min Ina Ilma Adal Diyat Asiluminu. Bolehnya seorang yang junub Menciduk air di dalam satu bejana, menciduk air yang ada di dalam bejana atau dalam ember setelah mencuci tangannya terlebih dahulu, menciduk. Ya, dulu kan tidak ada mungkin pancuran uh, apa ya, namanya keran, ya dulu dengan menciduk dengan air atau dengan ina apa dengan uh, gayung dan yang lainnya. Jadi boleh di sini. Kemudian faedahnya juga husdul khulqi Khulqi Nabi Sallam. Bagusnya akhlak dan muliaknya akhlak Nabi SAW di mana dia mengajak bareng mandi bersama istrinya. Ini menunjukkan akhlak yang bagus di dalam bergaul dengan istrinya. Jadi saya sarankan bukan hanya pas ketika pengantin baru saja kejadian ini, tapi sudah punya anak tidak mengapa. Ini Jawas, ya dibolehkan seorang istri mandi dengan dan juga. Nanti di faidah yang berikutnya di sini saya Lubasam ya menyebutkan di sini e, bolehnya suami istri itu ya melihat ya auratnya masing-masing ketika mandi atau ketika yang lainnya. Jadi bolehnya suami istri melihat auratnya masing-masing. Jadi si suami melihat aurat istri dan istri melihat aurat suaminya dengan hadis ini. Apa dalilnya? Saya tanya. Dibolehkannya seorang suami melihat aurat istrinya dan istrinya aurat di sini kemaluan. Suami melihat kemaluan istrinya dan istri melihat kemaluan istri, uh, suaminya Mana dalilnya di hadis ini? Kata-kata Aisyah di sini. <coughs> di sini enggak disebutkan. Nanti hadis Maimunah. Ya, Maimunah menyebutkan di sini Ah, ثم غسل Nanti di hadis yang berikutnya, eh, Inggris enggak disebutin Aisyah enggak disebutin, tapi di hadis Maimunah, hadis sebut setelahnya, maaf. Kemudian Rasulullah sallallahu membasuh kemaluannya. Berarti istrinya melihat ketika itu karena sedang mandi bareng Maimunah. Nah, ini di hadis kalau di Aisyah enggak ada disebutkan di sini, cuman kata-kata apa? membasuh kedua tangannya. Nanti ya lebih lengkap lagi dilengkapi dengan hadis Maimunah. Saya saling melengkapi ya hadis ini. Kemudian tambahannya faidah dari hadis yang Aisyah radhiyallanha. Jadi disyariatkannya mandi janabah. Disyariatkan mandi janabah ya, sawaun akana dzalika liinzalil mani au lil mujarad ilaj. Ya sebabnya bisa karena turunnya mani. Jadi disyariatkan mandi janabah kalau orang itu turunnya mani laki-laki, atau perempuan juga. Perempuan bisa turun mani. Mau dengan cara apapun. Atau mujarad il ilaj ataupun tidak turun mani tapi berhubungan badan. Sudah ketemu antara khitna dengan khitan, sudah masuk itilnya sudah tapi tidak keluar mani disyariatkan mandi janabah. Ini ya, sudah pahamkan apa saya terangkan minggu yang, yang lalu. Ya mandi janabah bisa terjadi turunnya mani meskipun tidak keluar tidak masuk khitan dengan uh, tidak apa namanya? ketemu khitan dengan khitan. Atau gimana? Yang kedua? Yang kedua gimana? Ada dua hal keadaan disyariatkan menijan nabak Yang pertama Turunnya mani Meskipun tidak Hitan ketemu hitan Yang kedua Hidang, Nah hitan ketemu hitan Meskipun tidak keluar mani Ingat Ini harus dipahami Karena ada sebagian orang Dengan memakai hadis yang do'if Kalau tidak keluar mani Meskipun sudah hitan ketemu hitan tidak wajib mandi Ini dari pendapat sebagian madhab Ini lemah, hati-hati, tersebar ya Ada yang salah memahami Jadi intinya dia harus keluar mandi saja Tidak, ada dua keadaan Meskipun dia tidak eh, Hitan ketemu hitan, tidak ketemu ya Maksudnya, keluar mandi Wajib baginya mandi Kemudian ketemu, apa Hitan ketemu hitan, tidak keluar mandi Wajib baginya mandi Ingat ya, ya ada dua keadaan Nah nanti dari hadis sabuhal rahim berikutnya yang akan diterangkan masalah ini. Kemudian yang kedua mandi yang diterangkan aisyah ini mandi yang kamil sempurna yang disebutkan dalam hadis ini. Nah yang dimana di dahulukan sebelum apa sebelum mandi adalah membasuh kedua telapak tangan kemudian berwudu dengan wudu sempurna kemudian menyala-nyala rambut ya sampai kulit kepalanya terkena air kemudian membasuh seluruh tubuhnya dengan air ya, ya seluruhnya. Nah kata-kata di sini hadis kana idza igtasara ya, kata-kata uh, di mana Rasulullah SAW apabila beliau hendak mandi janabah ini menunjukkan at-tikrar berarti terus-menerus Rasul mandi janabah dengan cara yang begini nah, ini kata-kata kana itu tikrar kata, -kata. Pala, ahlu, apa usul mengatakan kata kata kana dalam bahasa Arab itu menunjukkan salah satunya tikrar tikrar ini berulang-ulang tidak, salah, tidak hanya itu saja, tapi berulang-ulang ketika Nabi mandi ya dengan cara itu terus. Jadi itulah eh, apa, mandi jannah bersifat mandi janabah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi sudah disebutkan bolehnya seorang suami melihat aurat istrinya dan istrinya melihat aurat suaminya. Karena ada sebagian madhab, kalau tahu permasalahan madhab ada sampai nggak boleh istrinya melihat kemaluan suaminya dan suaminya nggak boleh melihat kemaluan istrinya. Ada sebagian mazhab kayak kaya begitu, tapi itu marju lemah. Jadi ketika dia hubungan badan tidak boleh lihat satu sama lain. Maknanya dibantah para ulama. Sampai ada sampai fikih begitu pak keterangannya. Kalau melihat buku fikih, tapi keterangan itu terlalu gulu, terlalu berlebihan. Karena memakai hadis-hadis yang doib Kalau suami melihat kemaluan istrinya ketika hubungan badan Maka akan begini dan begini Ada tapi hadisnya doib ya, maudu palsu. Maka yang roji pendapat Jumbur Dengan hadis ini Kemudian dengan ada riwayat yang lain Boleh seorang melihat kemaluan istrinya Istri melihat kemaluan suaminya Suami melihat kemaluan uh, istrinya Jadi masalah aurat antara istri dengan suami enggak ada batasan Pak. Beda kalau Seorang istri Itu dengan mahrum yang lainnya Gak boleh dia liatin Kepada pamannya Pada adik saudaranya Kepada bapaknya Kecuali yang boleh terlihat adalah Rambut, leher, lengan, betis Itu top Selebihnya Itu hanya diperbolehkan bagi suaminya Kecuali kalau Kadang-kadang dururi untuk mengobati Misalkan di pahanya maka harus mengubati bapaknya Boleh itu dorurihannya sebatas pahanya jangan selebihnya. Dia itu dalam islam. Jadi eh, mahrom selain suaminya yang boleh melihat bagian-bagian tubuh eh, apa namanya seperti leher, rambut, lengan, betis itu ya, ya saudaranya, laki-laki, pamannya, bapaknya kemudian menantunya kalau ada menantu. Selebihnya itu dilihat oleh suaminya. Tujuh, sudah. Ya, kalau kelihatan haram dan berdosa, dia melihatkan aurat. Kalau laki-laki dengan laki-laki tidak boleh kelihatan uh, batas auratnya dari pusar sampai ke, ke uh, lutut, maaf, pusar sampai ke lutut. Jadi kalau dari pusar ke lutut dilihatkan selama apa sesama laki-laki hukumnya haram. Misalkan pahanya kepada temannya, kepada uh, saudaranya, kepada bapaknya uh, nggak boleh. Ya Gak boleh uh, paha Jadi batasan aurat laki-laki Yang sudah balik dari pusar Sampai lutut Jadi kalau olahraga, main bola, gak boleh kelihatan paha Dalam hadis, paha itu adalah Aurat kalian, harus ditutup Kata Rasulullah SAW Jadi kalau olahraga, anak-anak kita Sampai menutupi lututnya Ya Itu harus dipahami Karena kadang Sesama oh, kawan, kan laki-laki gak masalah Bagi badminton, pahanya kelihatan Itu haram Meskipun nggak apa-apa, tapi sudah, melak me apa, sudah melakukan larangan. Di mana Rasul melarangnya. Apa berdosa? Ya berdosa. Ya, berdosa melihat paha saudaranya. Jadi kalau ibu-ibu ya ingat yang boleh dilihatin kepada sesama perempuan dan mahrom ibu itu adalah sebatas leher, rambut, telingan dan betisnya dan lebihnya nggak boleh dilihatin kecuali oleh suami. Nah, kemudian taqdimul ghuslul a'dhalu wudu ibtida'an ghusli adal ghusl minan janabah. Di sini dalam hadis yang mulia disebutkan dalam hadis Aisyah ini uh, apa? berwudu ya, itu dimulai dari awal sebelum uh, mandi. Ya, jadi didulukan berwudu itu. Kemudian ada riwayat yang lain uh, mencuci kakinya diakhirkan setelah mandi janabah. Dan di hadis ini didahulukan mencuci kedua kakinya Jadi boleh dua dua cara Ketika berbuduh sebelum mandi janabah Dia basuh kakinya atau dia akhirkan basuh kakinya nanti setelah mandi janabah Dua cara boleh Ya boleh dia ketika berbuduh itu langsung cuci kedua kakinya Atau cuci kedua kakinya nanti setelah mandi janabah selesai Baru cuci kedua kakinya Boleh dua dua cara Nah, dia dalam masalah ini wasi aslinya apa? boleh dengan dua hal yang tadi. Nah, dalam hadis yang mulia ini ada kata-kata kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Setelah itu beliau membasuh seluruh badannya. Ini menunjukkan bahasanya apabila mandi janabah didahului dengan berwudu, maka akan meng mengangkat dua hadas sekaligus, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, kalau sebelum mandi janabah didahulukan dengan man, dengan wudu, maaf, mandi uh, wudu dengan sempurna, maka mengangkat dua hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Fa inal amru ala di apa yujibul ghusl al al-a'dha lil janabah hadas asghar wahid. Nah, apabila dia tidak didahulukan dengan wudu sebelumnya, hanya dengan mandi, maka hanya mengangkat satu hadas saja yaitu hadas besar. Ya. Jadi kalau dia misalkan ketika sudah berwudhu kemudian dia mandi, e, apa namanya buang air kecil atau buang gas, apakah harus diulang mandinya? Apa diulang wudhunya? Jadi setelah mandi hanya wudhunya saja. Mandi besarnya sudah sah, yang diulang wudhunya. Karena kenapa batal dengan hadas kecil tadi? Buang air kecil, buang air besar, atau buang gas Ataupun menyentuh kemaluannya Nanti disebutkan, kenapa Rasul Dalam riwayat apa Mencuci kemaluannya terlebih dahulu Karena supaya tidak menyentuh lagi ketika mandi Kata para ulama, kalau menyentuh lagi Riwayat apa pendapat Imam Ahmad Batal wudhunya Karena diantara yang batalkan wudu adalah Menyentuh kemaluan tanpa pembatas Memang ini ada ikhtilaf, tapi untuk hati-hati yang ada sudah berwudu saja kalau orang menyentuh kemaluannya. Ya? Nah kemudian hadis yang berikutnya, lihat supaya lengkapnya. Lanjutkan ke hadis Memunah, ini hadis yang lengkap, lebih lengkap dari hadis Aisyah, saling melengkapi. Ya? Hadis ke-33. An Maimunah bintil Harith zaujinnabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat dari Maimunah bin Al Harith istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadu wadu al janabati fa'ta bi uh, bi yaminehi ala yasarihi ya. uh, beliau mengatakan ya Maimunah radhiyallanha aku meletakkan air untuk mandi janabah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyediakan air ya untuk mandi janabah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas, nah beliau lantas menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Tuangkan ya. Jadi terlebih dahulu membasuh kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Berapa kali disebutkan? Dua atau tiga kali. Kalau di hadis Aisyah nggak disebutkan, Di sini disebutin secara rinci. Jadi membasuh telapak tang tangannya tiga kali atau dua. Beliau lalu di sini, thumma gosal farjahu. Nah di sini beliau lalu membasuh kemaluannya. Ada kata-kata membasuh kemaluannya. Thumma zorba yada yada hubil ardi aulha aw -aw al aulhaid marataini awthlasan thumma madmadz wa stanshqa thumma gosal wajhu wadiraihi. Kemudian beliau lalu membasuh kemaluannya, setelah membasuh kemaluannya beliau menepukkan ya tangannya, tangan yang mana? Saya tanya, tangan kanan Pak kiri Beliau menepukkan tangannya, di sini tidak disebutkan tangannya, kiri apa kanan? Saya tanya Pak, Pak Tangan kiri Karena tidak boleh dilarang hukumnya sampai haram para ulama ada makhluk kan makro membasuh kemaluan dengan tangan kanan nggak boleh dalam hadis sebutkan hadis yang sohi ya nah rasulullah saw melarang eh, apa ya masuk farjohbi bil yadahi al yumna fil maanahu rasul saw melarang seseorang mengusap atau membasuh kemaluannya dengan tangan kanan jadi harus tangan kiri ini yang ajarkan juga sama ibu-ibu semua. Ya, perempuan atau laki-laki jadi nggak boleh maka di sini kata-kata menepukan tangan kiri ya pada tanah atau tembok sesudah Rasulullah membasuh kemaluannya tangan kirinya ini ditepukan ke tanah sebanyak beberapa kali di sini berapa kali tiga kali ditepukan kalau nggak di sini haid Awil haid yaitu tembok jidar nah kalau sekarang itu kata para ulama sebutkan dalam uh, sohif uh, fiqhusuna dengan alat apa namanya dengan apa namanya bukan tisu yang sabun itu sabun pencuci tangan itu boleh penggantinya karena di toilet kita nggak ada tanah udah fosilin kan jadi penggantinya boleh dengan uh, sabun pencuci tangan itu jadi habis membasuh kemaluannya tangan kita dicuci dengan sabun itu atau ingin dipraktekan dia tempelkan tangannya ke tembok tembok yang di toilet sebanyak tiga kali ya saya nggak tahu ya itibar saja udah itibar nabi salah tiga kali ke tembok meskipun sudah membasuh dengan sabun pencuci tangan juga tempelkan di tembok toilet toilet itu ya kamar mandi maksudnya tiga kali tempelkan begitu ini untuk apa itibar kita tiba-tiba merasa cinta Nabi saw dengan hal yang kecil saja. Siapa tahu itu menjadi saksi di hari kiamat tentang bukti kecil-kecilan Nabi, kecintaan kita terhadap Nabi saw. Ya, nah jadi sudah mencuci kemaluannya, kemudian menepukan tangan kirinya sebanyak dua kali atau tiga kali ke dinding atau ke tanah. Beliau lantas apa di sini berkumur-kumur. Nah setelah itu berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, menyemburkannya lagi ya, membasu wajah. Thumma, ya, apa? Rasulah wajahu waziraihi. Kemudian membasuh wajahnya, kemudian membasuh apa? Kemudian beliau membasuh lengannya sampai sikut. Nah, thumma apa do'alaa rosihi alma. Kemudian beliau apa? Mengguyurkan air di atas kepalanya. Di sini enggak disebutkan berapa kali, tapi di hadis Aisyah disebutkan tiga kali. Saling melengkapi. Di sini hanya disebutkan kemudian Rasul mengguyurkan air di atas kepalanya. Sudah tidak disebutkan berapa kali tiga kali menurut hadis Laisa lantas membasuh anggota tubuh yang lainnya ya sudah berwudu tadi kemudian langsung me tanpa disebutkan apa di sini hadis ini Pak saya tanya sesudah Rasul me membasuh wajahnya membasuh kedua tangannya langsung menuangkan air ke kepalanya berarti tidak membasuh apa tidak membasuh apa kaki tidak masuk kaki, langsung menuangkan air ke kepalanya. Enggak disebutin kaki di sini. Nah nanti kata pertama kakinya nanti terakhir disebutin. Nah di sini nanti terakhir. Lihat di sini. Ya, e, membasuh wajah dan kedua lengannya. Beliau kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuh yang lainnya. Sudah mengguyur kepalanya tiga kali sampai e, kulit kepalanya ya kena air. Kemudian beliau membasuh semua badannya, anggota badan yang lainnya. Beliau lalu menjauh menjauh dari tempat mandi itu maksudnya. Menjauh sini bukan menjauh kemana aja, enggak. Menjauh di tempat mandi itu. Ada keterangan di sini mungkin di sana kotor. Kemudian beliau menjauh ya. Uh, sudah menjauh <coughs> dan mencuci kedua kakinya. Kapan jadi terakhir? Sesudah mandi. Mandi baru beliau mencuci kedua kakinya. Aku lantas, tadi nah, sini ada tambahan. Ingat di sini, ada tambahan ayat ini. Bagian apa coba dilihat ya? summa tanah uh, fa ghosala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha Aku lantas siapa yang berbicara ini? Maimunah radhiyallahu Aku lantas mendatangi beliau dengan membawa kain, apa? Sabut tangan atau handuk. Akan tetapi beliau tidak menghendakinya. Enggak mahu Rasul. Beliau kemudian mengusap air dengan kedua tangannya. Ya Nabi Eh, Ma'imu na Rasulullah Anha menyendorkan kain supaya Rasul memakai handuk ada mengeringkan badannya dari air itu Rasul menolaknya kemudian memilih dengan tangannya. Nah ada hikmah apa di balik ini? Kita lihat keterangan para ulama. Apakah nggak boleh habis budu atau habis mandi janabah diusap airnya dengan handuk? Apa boleh? Nah menurut hadis ini seolah-olah kalau dipahami sendiri tidak boleh. Apalagi dikaitkan ditambah dengan hadis yang palsu ada hadis yang lemah katanya nanti air air itu menjadi saksi apa yang lainnya itu aja lemah jadi seolah-olah dilarang kalau orang habis wudu habis mandi dibersihkan seolah-olah dilarang mutlak tapi lihat keterangan para ulama apakah itu dilarang mutlak apa hanya sebatas e, makruh apa dibolehkan nah intinya di sini keterangannya hadis yang mulia <tuh> Nah, dalam hadis yang mulia ini disebutkan berkata saya Sa'id bin al Allah taala dari wayat Maimunah. Nah, Maimunah ini siapa? Disebutin dulu katanya nyerawinya. Ini rawinya. Maimunah ini adalah salah satu istri Nabi SAW ya. Yang di mana Ukthuha Ubabah Al-Kubra wa Umul Fadl wa Abdullah bin Abbas. Jadi saudara saudara apa saudari maksudnya Maimunah ini saudarinya yaitu uh, Abdullah ya Al Abbas masih bersaudara antara Abdullah bin Abbas dengan Maimuna uh, ya Jadi masih keluarga dari Abbas Maimuna ini masih keluarga Abbas radhiyallahu anhu ya seorang sahabat apa maknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dalam hadis yang mulia ini ya, disebutkan bahwasanya Ummul Mukminin Maimunah menerangkan tentang kaifiat tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lain. Tambahan dari hadis Aisyah. Karena ada tambahannya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, mandi janabah. Yang di mana di sini sebelumnya Maimunah ya, menyiapkan air. Untuk mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga dianjurkan untuk seorang istri berkhidmat kepada suaminya, menyiapkan airnya yang lainnya. Khidmatnya di sini, ya sampai menyiapkan untuk mandinya, ya mandi janabah. Ini, jadi ada anjuran seorang istri berkhidmat kepada suaminya, hatta sampai dalam masalah menyediakan air untuk mandi janabah, untuk berwudu yang lainnya. Berarti ini menunjukkan kemuliaan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian di sini pasoba biar dihiumnya. Kemudian Rasulullah SAW sudah disediakan air oleh Maimuna, R.A. Ah. Beliau menuangkan air ya dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, dari tangan kiri ke tangan kanannya bergantian, masing-masing tiga kali, ya. Dituangkan air, ini megang, kemudian tuangkan ke tangan kiri sampai tiga kali. Kemudian tangan kiri ke tangan kanan sampai tiga kali. Nah itu caranya sesudah itu apa beliau membasuh kemaluannya untuk membersihkan kotoran yang ada di daerah kemaluannya atau bekas dari janabah sesudah itu beliau memukulkan tangannya ke bumi apa ya ke tanah atau ke tembok ya dipukulkan dengan di ditekan pak digosok dipukul kemudian digosok ditekan sebanyak dua atau tiga kali kata saya sesudah begitu beliau berkumur-kumur ya, menghirup air ke hidung Mengeluarkannya, sudah itu beliau Membasuh mukanya Sempurna mukanya, kemudian Membasuh kedua tangannya sampai sikut Sudah itu beliau Apa? Sudahnya? Gimana? Mengguyurkan Air ke kepalanya Tidak disebutkan di sini, tapi hadis Aisyah Itu sebanyak tiga kali Sudah itu, beliau membasahi seluruh Tubuhnya, seluruhnya ya, Dibasahi dengan air Nah, sudah selesai beliau pindah dari tempat mandinya itu. Kenapa? Mungkin kata saya di sini tempat di sana agak kotor. Kemudian pindah. Sudah itu beliau membasuh kedua kakinya. Jadi terakhir basuh kakinya. Setelah selesai mandi, kemudian Maimunah Rasulullah Anha menyodorkan kain, ya semacam handuk atau sabun tangan. Kemudian Rasul tidak mengambilnya tidak mengambilnya dan tidak menghendakinya ya bapak dielap dengan handuk tersebut ya air yang ada di badannya. Nah apa faidahnya? Apa faidahnya kita lihat di sini tentang faidah hadis maimunah ini juga tentang masalah apakah Rasul melarang eh, orang sudah berwudu atau sudah mandi dikeringkan dengan lap atau dengan tisu? Kita lihat di sini pendapat para ulama. Nah, e, faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia, hadis Maimunah ini radhiyallahu anha, disyariatkannya mandi janabah seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi yang didapatkan oleh Maimunah. Disyariatkan dengan cara ini. Jadi e, dua cara ya, sebutkan cara dengan cara yang hadis Aisyah, dengan cara Maimunah dua-duanya disyariatkan. Boleh kita pakai yang cara Aisyah, boleh kadang kita ke cara yang Maimunah. Maka kata para ulama kita pakai dua-duanya kadang pakai cara ini kerana ya, sohih dua-duanya dari Bukhari dan Muslim. Hadis tadi ni ya, ber Bukhari dan Muslim. Nah, ia ya, jadi tadi caranya sudah sebutkan dalam hadis yang panjang. Jadi ringkasnya me mencuci e, kedua telapak tangannya, ya tiga kali atau eh, dua kali tiga kali kemudian membasuh e, kemaluannya kemudian apa namanya me menepuk ya tangan kirinya ke tanah dan ke tembok ya dua kali atau tiga kali kemudian berwudus wudunya sampai sempurna kecuali tidak membasuh apa tidak membasuh apa apa kakinya kedua kakinya ya jadi ya berwudhu wudunya sempurna tapi tidak membasuh kedua kakinya kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya beberapa kali sampai tiga kali kemudian membasahi membasahi seluruh tubuhnya ya ya kemudian yang terakhir beliau mencuci kedua kakinya yang kedua Anahu la la yukarir, gosul jasa Di sini ada dalam hadis yang mulia kata Syeikhul Muslimin, Nabi Muhammad disunahkan, ya, dianjurkan supaya tidak berulang-ulang membasu, mencuci badan, tidak berulang-ulang. Ini ini israf, ini berlebihan juga. Jadi sudah kena basah sudah itu mandi janabah yang sempurna. Jadi enggak harus mesti diulang-ulang. Termasuk itu yang berlebihan dalam mandi janabah. Itu kadang 1 ember, 2 ember belum cukup ya. Apalagi dengan keran. Jadi sedikit, Pak, tapi hasilnya merata. Ini sunnah Nabi. Ya. Nabi dalam riwayat mandi janabah itu hanya dengan satu sok air. Kalau dia berwudu dengan satu mud. Satu sok, Pak. Satu sok itu sekitar berapa liter ya di bawah 10 liter itu mandinya Nabi cukup segitu satu sol itu di bawah 10 liter pak bayangin tapi itu mencukupi mandinya Nabi saw. Dimana rambutnya juga kan lebat Nabi dan Nudhayat dan wudu itu satu mud satu genggaman orang dewasa itu wuduhnya Nabi. Jadi di antara nanti saya sebutkan di antara yang dilarang atau yang dimakruhkan dalam mandi dan wudu adalah belum berlebihan dalam menggunakan air. Ini juga dilarang ya. E, kemudian di sini keutamaan ma’imuna ya di mana ma’imuna ya Adi muliakanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga beliau melayani, selalu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istri yang mulia. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan keutamaan ma’imuna yang selalu melayani Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ini secara umum katanya seorang istri harus ya menjadi melayani suami dalam segala hal, menyediakan air untuk ini ya. Uh, apa namanya kalau untuk kerja jadi akan sepatunya mungkin dibuka sepatunya ketika dibuka bajunya ketika dan itu, itu hal yang kewajiban buat istri ya tasnya dibawa dia kemudian sepatunya dibuka itu hal yang harus ibu itu ketika melakukannya ibu niatkan ibadah itu bernilai di Allah oh, jangan canggung itu suami kita ya nah, uh, diibadikan seperti uh, melayani seorang raja tapi juga suami jangan merasa dirinya ini uh, dihinakan istrinya enggak kalau istrinya dia ingin begitu Alhamdulillah itu kemuliaan bagi istri kita depalanya besar dia akan air untuk mandi ya buka sepatunya tasnya di bawah itu jadi melayani seluruh kehidupan suaminya adalah sunnah para istri nabi-nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam e, bolehnya nah sini jawab bolehnya mengusap air setelah bersuci baik setelah mandi atau setelah wudhu boleh dalilnya mana lianah nabi saw ya e, tidak namanya tidak mengatakan apa e, itu tidak sunnah tidak ada kata-kata nabi jadi nabi menolaknya itu kenapa ini menunjukkan kebiasaan nabi kenapa Maimunah bisa menyodorkan hal itu karena itu kebiasaan nabi sebelumnya mengusap dengan e, handuk atau dengan kain maka Maimunah menyodorkan dan ketika itu nabi menolak hanya ketika itu saja jadi hadis ini tidak menunjukkan haramnya atau makruhnya dielap dengan kain setelah berbudu. Tidak, justru kata Syeikh si ini maful mukhalafa. Justru sebelumnya Muhammad tahu kebiasaan Nabi, maka dibawakan kain atau handuk. Kalau bukan kebiasaan Nabi, Muhammad nggak akan membawakan kain. Begitu pemaman Syeikh si Dan ini benar menurut jumhur. Tidak ada larangan orang sudah berbudu atau sudah mandi mengusap atau mengeringkan badannya dengan kain. Tidak ada larangan. Ya. Tapi kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Seperti halnya Rasul kadang-kadang dia tidak diusap ya setelah berwudu, kadang-kadang juga diusap, dikeringkan. Nah ini ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada tambahan ya bahwasanya kalau kita melihat kata Syu'aimin si antara hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis Maimunah radhiyallahu anhumah di sini tata cara mandi besar Nabi sallallahu ada perbedaan Nah, ini ada perbedaan. Ada apa? Ada perbedaan. Di hadis Aisyah tidak disebutkan membasuh farji kemaluan. Kemudian juga di hadis Maimunah tidak disebutkan berapa kali uh, mencuci apa menuangkan di uh, air di kepalanya Nabi. Hadis Aisyah disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagian pada ibadah ibadah Nabi, kadang itu bermacam-macam jenisnya dalam hal doa kadang ya kemudian dalam hal sholat rowatif ada yang empat ada yang dua ya jadi nah ini semuanya kalau sohih dari nabi itu dikerjakan dikerjakan ya inilah apa keluasan agama Islam ya jadi dikerjakan kadang kita mengerjakan yang ini dengan sunnah ini kadang mengerjakan sunnah yang ini jadi jangan hanya sunnah ini yang dikerjakan enggak kalau itu sudah sohih dikerjakan juga Ya boleh dikerjakan yang ini kadang yang ini jadi semuanya diboleh ya, apa sunnahnya dilakukan ya di pergantian kadang melakukan hal ini tata cara yang ini kadang ya, dengan cara yang lain. Subhanallah, bismillah. Ya jadi kadang datang syariat dari Rasul tata cara ibadah itu bermacam-macam tapi shohih seperti doa iftitah sampai ada 9 sampai 10 doa iftitah. Dari Nabi sohy semuanya dalam sifat-sifat solat -sifat Nabi albani Nah itu kita kerjakan, Pak. Tapi jangan dibaca dalam satu solat. Kata para ulama. Kadang solat malam baca ini yang agak panjang, solat fardu baca yang agak pendek. Itu supaya kita merasa hati ini cinta dengan sunnah. Dan sama tata cara Nabi Nabi Rasulullah Sallam, tata cara mandi janabah, Nabi Nabi Rasulullah Sallam itu bermacam-macam. Maka kita kerjakan. Kadang dengan hal ini, kadang dikata e, berwudhu mencuci kakinya diakhirkan. Kadang diawalkan begitu ya dan yang lainnya. Allah a'lam. Soalnya, ya kemudian faedah yang berikutnya di sini tambahannya dalam hadis yang mulia di sini ya hadis ini uh, hadis ma'imu ma'imu da ya, al-ridlan al huma bahwasanya setelah Rasulullah saw mencuci kedua tangannya kemudian beliau mencuci kemaluannya dan mengusap atau men, apa namanya memukulkan kedua tangannya tangan, maaf, tangan kirinya bukan ya ke tanah atau ke tembok dua atau tiga ini tambahannya, tambahan dari hadis Aisyah dan kata para ulama kalau ada masih ada baunya di tangan katanya ya bau dari kotoran itu dimaafkan kalau ya, ada sisanya ya setelah dia menepuk ke bumi, mengusap ke tembok ada masih sedikit baunya itu dimaafkan yufaa ya sedikit ya jadi dimaafkan. Kemudian juga di sini kenapa di sini Rasulullah SAW alaihi wasallam membasuh kemaluannya di permulaan mandi janabah supaya nanti ketika mandi tidak butuh lagi mencuci kemaluannya karena pendapat yang roji atau yang kuat ya mem, mem, apa, memegang kemaluan atau mengusap kemaluan membatalkan wudhu sehingga harus berwudhu lagi setelah mandi janabat. Nah kemudian di sini juga. Husannya ya la yughsilu a'dhal lil janabah ba'da al-ghusl fil wudu nah. Apakah ketika Membasu apa namanya? bagian tubuh yang lain setelah berwudu, berapa hitungannya? Apa satu kali, apa dua kali, apa tiga kali seperti wudu? Maka kata Imam An-Nawawi ya, cukup dengan satu kali saja, tidak seperti wudu. Jadi ada sebagian ulama yang mengkiaskan dengan wudu itu salah. Jadi kalau mau membasuh bagian tubuh yang lain selain bagian wudhu ya tubuh apa bagian yang dia di, di, di, di apa yang terkena dengan air wudhu maka itu hanya satu kali saja tidak mengikuti seperti wudhu dua kali tiga kali enggak ya ketika mengguyur tubuh yang lain ya tubuh atau badan itu tidak mesti dua kali tiga kali seperti wudhu tidak tapi cukup satu kali saja ya Allah alam salam ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Abdul Rahman As-Sadi. Biasanya tidak mesti harus hitungannya dua atau tiga ketika membasuh tubuh dalam mandi janabah. Adapun ketika mengguyur kepala ini ditentukan dalam hadis dua atau tiga, dua atau tiga sunahnya, ya yang dalam mengguyur kepala ya supaya kulit kepala terkena air. Wallahu a'lam. Wassalam. Nah, dalam mandi janabah ini ada hal-hal yang dimakruhkan. Kemarin kan ada yang fardu, saya ulang fardul ghusl. Fardu-fardu dalam mandi janabah yang pertama niat. Dan niat ini dalam hati. Niatnya gimana? Niat untuk mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil sekaligus sebelum mandi dan niat ini dalam hati telah diucapkan Sesuai dengan hadis tabil sallallahu dalam hadis Muslim hadis Bukhari dan Muslim innama al a'malu wa innama al ikulu limri amal ini tergantung niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan niat ini tidak boleh diucapkan dengan lisan seperti yang tersebar di masyarakat nawaitu al husla apalagi yang lainnya itu bidah munkarat kata Imam Nawawi dan juga kata Syekh Ibn tidak boleh dikerjakan jadi dalam mandi, dalam wudhu, dalam sholat tidak ada, ada niat diucapkan dengan lisan kecuali di dalam haji dan umrah. Itu hanya itu saja haji dan dan umrah. Kemudian ya fardunya adalah membasahi seluruh tubuh dengan air dan digosok-gosok ya, digosok dengan kedua tangan ya dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menyela-nyela rambut kepala. Ini rukun fardu. Jadi menyela-nyela rambut kepala sampai air kena, rambut, uh, kena kulit kepala ini fardu. Ya, fardu. Kemudian sunah wudu, kemudian sunah wudu baca tasmiyah. Ini juga dalam hati karena di kamar mandi enggak boleh baca bismillah. Jadi dalam hati ucapin bismillah ini sunnah Kata Syekh Al-Albani boleh juga ketika sebelum masuk kamar mandi bismillahnya sudah mencukupi katanya ya. Kemudian juga membasuh kedua telapak tangan sampai tiga kali ini sunnah. Kemudian membasuh kemaluan ini juga sunnah-sunnah wosul janabah. Kemudian wudu dengan wudu eh, sempurna ya sampai selesai. Nah sekarang hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi janabah yang dimakruhkan Pak, ya yang dibenci adalah al israfu filma ya berlebihan dalam menggunakan air ketika mandi bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mandi itu hanya dengan satu sok dan beliau um, uh, wudu dengan satu mud jadi satu sok itu adalah empat mud sedangkan satu mud itu adalah satu genggaman orang dewasa diperkirakan sekitar ya di bawah 10 liter kata para ulama itu mandinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, maka kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebihan ketika mandi janabah. Contohnya lah sudah setiap 1 ember yang ukuran 10 liter sudah cukup, jangan berlebihan. Yang penting itu merata seluruhnya, makanya harus digosok, diratakan. Enggak asal tuangkan terus, tuangkan terus, apalagi shower kan. jadi apa sih niatnya kita ittiba, Kan saya sudah sebutkan dalam dalam apa dalam khutbah pertama wahai rasul hadi wahadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup ya kota nah, ketika berbudu juga tidak boleh berlebihan dalam ya bukan ibah dalam riwayat sampai kalau orang berbudu di lautan atau berbudu di sungai tidak boleh berlebihan keritanya apakah kalau kita berbudu di sungai juga airnya kan melimpah tidak boleh berlebihan tidak boleh harus secukupnya saja tidak boleh berlebihan. Itu dalam Islam Al Isra' maka di sini kalau pak lihatin mesin-mesin di tempat Hudud itu ada tulisan Inggris juga Arab ya Mamnu Al Isra' Al Bilma kalau bahasa Arabnya kan dilarang berlebihan dalam menggunakan air karena kita perhatikan orang Hudud itu dipulangkan kerangnya padahal airnya itu mubazir sedikit aja pak yang penting kena bahasa itu lebih sunnah karena para ulama sampai melarang keras dalam masalah berlebihan dalam masalah air karena Rasul sudah sudah mengkabarkan tentang masalah ini pak. Suatu saat suatu zaman nanti ada di, di antara umatku ada yang berlebihan di dalam berwudu, dalam bersuci dan dalam berdoa. Terjadi sekarang. Jadi nanti dalam umatku di akhir zaman ada orang yang berlebihan di dalam bersuci, contohnya dalam berwudu, menggunakan airnya berlebihan, hulu ada dalam berdoa, berlebihan dalam berdoa. Kalau berdoa dia dinyanyiin. Doa dinyanyiin dilaguin gitu. Kemudian juga ketika berdoa banyak permintaan yang disebutkan secara rinci ya Allah saya minta surga, minta istananya, minta bidadarinya, minta ininya minta. jangan sebutkan kalau berdoa Allah maunya satu pelajaran sudah cukup surga dan isinya sudah Allah berikan jangan perlu jangan jangan disebut isinya minta dipanya, minta kursinya, minta uh, istananya itu makruh itu berlebihan. Saya ber, Ya Allah berlindung dari nerakamu, dari rantainya, dari air panasnya, dari malaikatnya, dari cambuknya. Enggak usah disebutin. Sudah saya berlindung dari nerakamu ya Allah dari azabmu selesai sudah. Apa yang ada di dalamnya udah itu berlebihan. Dan sekarang terjadi kalau apa dengar doa-doanya meskipun itu enak dan juga doa yang disajakan disajikan disairkan oleh orang Arab itu. Jadi belakang itu kan ada yang berutut nununun -nun -nun semua ya. Dada, Dada itu juga dilarang doa begitu disajakan Nah, jadi dan doa dinyanyikan. Tersebut ini fitnah. Coba di radio Qatar sering kan? Ya, para ulama membenci doa-doa dengan cara dinyanyikan. Karena coba bayangin kalau kita meminta kepada orang emir, presiden dengan cara bernyanyi di depan dia. Itu bagus tidak? Ini Allah raja diraja ketika minta di bernyanyi dia itu bukan adab yang bagus kita minta kepada atasan kita minta sesuatu kita di depannya nyanyi sambil nyanyi saya minta ini sambil nyanyi pasti kita dipukul sama atasan itu, ini pelecehan gitu ya nah itu kata para ulama bergulung dalam berdoa dinyanyikan ketika doa yang disarikkan ada apa dengan apa bahasanya kita direndahkan suaranya dengan mengelas nah bahasanya mengelas Bukan bukan bernyanyi, tapi mengelas Direndahkan suara, kemudian dilirihkan Hanya kita itu lebih ikhlas Dan kata para, kata para ulama Berdoa dengan sir itu lebih ikhlas Daripada berdoa, dikeraskan Apalagi berteriak-teriak Nah begitu ya, ini ada dua hadits Haditsnya Soheh sebusunan kalau asalnya iswahid uh, ada di ya, dalam umatku ada orang berlebihan dalam bersuci dan dalam berdoa contohnya ini menggunakan air hati-hati ya, ya mandi wudhu kita ikut sunnah nabi lebih uh, lebih apa lebih selamat kemudian juga dimak, di uh, makruhkan ya dibenci mandi janabah di tempat-tempat yang banyak najis yang dimana di sana najis uh, tidak terjaga ya jadi dimakruhkan kita mandi janabah di tempat-tempat yang di sana banyak najis dan juga kotor. Jadi harus rajin juga apa, bersihin kamar mandi jangan sampai banyak najis di sana. Kemudian juga ya seperti mandi janabah di sungai ya orang-orang oh, di sana ada yang buang air besar, dan kecil mandinya di sana di sungai kan, jadi dimakrukan para orangnya. -orang, yang ketiga mandi mandi janabah tanpa apa, apa, penutup yaitu tanpa menutupi auratnya yaitu maksudnya terbuka di tempat terbuka jadi dilarang mandi janabah di tempat yang terbuka jadi yang makruh yang makruh maksudnya mandi janabah tanpa penutup antara dia dengan orang lain dalam menutup auratnya tanpa penutup tembok atau juga kain jadi yang sunnahnya ditutup dengan di tempat yang apa namanya yang tertutup ya ada tembok atau ada kain atau ada yang lainnya. Jadi sampai jangan di tempat terbuka. Jadi dilarang mandi janabah di tempat terbuka kelihatan auratnya sama orang lain. Karena dalam sebuah hadis disebutkan khususnya Allah Subhanahu wa taala hayyun ha, hayu apa namanya? mahu maluh ya. Dan, dan wajib walhaya wasitru dan wajib dia apa malu kepada Allah Subhanahu Wataala dan menutupi ketika mandi. Itu ada mengatakan ketika mandi janabah atau mandi itu ditutup dengan kain badan kita. Ya. Baik tidak tersalah ahdukum faliyastatiar bapilah salah satu di antara kalian mandi janabah maka tutupilah aurat kalian. Ya. Baik dilindung di balik tembok atau kain atau kita juga pakai baju atau yang lainnya. Yang keempat. Ya, ikhtisal filma al-ruqi. Jadi dilarang mandi janabah di air yang tergenang. Air yang tergenang yang tidak mengalir. Jadi makruh mandi janabah di air yang tergenang, tidak mengalir. Dengan hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaftasilu ahadukum fil ma'i da'im wa junub. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mandi janabah di dalam air yang diam dan dia dalam keadaan junub. Seperti sekarang, sekarang ada di kamar mandi itu apa? E, seperti bak apa namanya? Hah? Ya itu ya, seperti bak itu diisi air kan enggak ngalir. Dia lagi junub, dia langsung nyelupin masuk ke dalam sana. Itu makruh. Ya, itu makruh. Atau juga ada ember besar, dia masuk ke ember itu. Airnya tergenang. Kecuali kalau airnya itu mengalir boleh karena kalau airnya mengalir ada yang membolehkan tapi airnya tergenang diam itu makruh hukum kemudian apa-apa yang diharamkan di sini ada tambahan apa perlu diterangkan kaifiat dari awal lagi apa sudah cukup dengan hadis yang tadi paham kira-kira apa harus diterangkan kaifiat dari awal sampai akhir lagi sudah cukup ya kaidahnya tadi udah berulang-ulang sekarang sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang junub apa saja yang diharamkan pertama sholat mutlak maksudnya sholat fardu dan sholat sunnah diharamkan bagi orang yang junub ya dalilnya surat anisa ya 43 ya Subhana watakal berfirman ya ayuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban sabilin sabilin hazal tasiru An-Nisa ayat 23. Yang kedua dilarang mengusap atau memegang mushaf. Bagi orang junub dilarang memegang dan mengusap mushaf Al-Qur'an. Yang enggak boleh itu mushaf. Yang dibolehkan kayak terjemah itu boleh. Atau kitab tafsir, itu boleh Atau kitab hadis, itu, itu boleh Yang dilarang mengusap Al-Quran Dari mulai surat Al-Fatih sampai An-Nas Di dalamnya adalah Dasar hukumnya adalah hadis riwayat Imam Ad darul khutni awal hakim Dan disuhaikan oleh Imam Al-Hakim La yamasul al Qur'ana ila tohir Tidak boleh yang mengusap quran Tidak boleh kecuali dalam keadaan yang suci Kecuali dalam keadaan suci Yang ketiga, dilarang Tawaf di Ka'bah Jadinya adalah sudah, ya, itu adalah hadis di mana Aisyah ketika head, ya, e, ketika had, e, beliau Rasulullah SAW melarang untuk tawaf di e, Ka'bah Kemudian yang ketiga, dilarang membaca Al-Quran bagi orang yang jinuh. Iaitu perkataan Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Ahmad Abu Dawud dan hadisnya Hasan. Kana Rasulullah SAW yakrohna al-Qur'an ala kulihalin malam yakun junuban Bawasanya Nabi SAW selalu membaca Qur'an Membacakan Qur'an kepada kami Dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan junub Rasul seling membaca Qur'an, membacakan kepada para sahabat Dalam semua keadaannya kecuali dalam keadaan junub Yang kelima, dilarang untuk beriam diri di masjid Dilarang untuk berdiam diri, duduk-duduk di masjid kecuali hanya lewat saja, lewat saja itu dibolehkan. Dari ini adalah surat An-Nisa ayat 43. Wala Junuban ilah ibdi Samiri dan juga tidak boleh orang-orang yang junub kecuali yang hanya lewat di masjid tersebut, ya sampai dia talat sampai dia mandi besar, ya. dibolehkan dia untuk diam di masjid. Ini lima hal. Ee, larangan untuk orang yang sholat ya jadi nggak boleh sholat seremutlah kemudian megang musaf kemudian tawaf di ka'bah membaca al-quran dan berdiam diri di masjid. Adapun selainnya itu boleh. Banyak. Boleh nggak? Boleh mendalil al-quran boleh. Iya yang dilarang itu membaca dan mengusap dan memegangnya. Kemudian juga tadi ada tambahan kalau mandi janabahnya perempuan. Selepas head itu para ulama menambahkan, mensyaratkan itu ya e, sebelum dia berudu, jadi dia mengambil kain atau kapas jadi dikasih minyak wangi, jadi kemaluannya itu dikasih apa diusap dengan kain yang sudah dikasih minyak wangi itu khusus untuk perempuan karena pukoh ada tambahannya habis head apalagi atau habis hubungan badan. Jadi si kemaluannya diusap dengan kain yang sudah dikasih minyak wangi ya. Itu kata pokoknya ada tambahannya. Kemudian juga ada tambahannya kalau perempuan kalau mandi janabah boleh rambutnya itu tidak diurai. I Di rambutnya digulung tetap kalau mandi janabah asalkan air sampai ke, mata, ke kulit kepala tapi kalau mandi head itu harus diurai rambutnya diurai nggak boleh digulung kenapa karena kalau head sebulan sekali kalau janabah mungkin satu bulan berkali-kali mandi mandi janabah. Setelah berwudu, bolehkah kita mengeringkan tangan, uh, maaf mengeringkan dengan kain? Ada pendapat bahwa tidak boleh dikeringkan karena akan menjadi menghapus dosa. Nah ini sudah dibahas ibu ya tadi keterangannya di mana uh, hadisnya adalah ma'immuna rasulullah saw menyuruhkan kain kepada rasulullah saw setelah mandi janabah, kemudian rasul menolaknya. Nah apakah tolak uh, rasul menolak ini hukumnya haram, hukumnya makruh? Tidak kata Syaikh Utsaimin justru dibolehkan. Jadi Dibolehkan orang sudah berwudu atau sudah melihat janabah mengeringkan ya, e, badannya dengan kain dibolehkan, ya dibolehkan. Jadi nggak ada larangan. Apalagi ada hadis yang menjadi pamusra ini hadisnya doib. Kalau ada menemukan hadisnya di sini, ya e, menghapus dosanya katanya. Ini doib sekali hadisnya ya, tidak ada keterangan itu. Jadi dibolehkan orang sudah berwudu kemudian diusap dengan kisuh kainnya atau Uh, setelah mandi diusap dengan apa namanya handuk itu dipolehkan ada seorang yang sudah 4 kali melahirkan melalui operasi cesar dalam waktu dekat akan operasi lagi untuk diangkat kista 5 kali operasi totalnya dalam operasi itu kita untuk sekalian disterilkan kb yang kemanen tidak akan bisa punya anak lagi apakah dalam hal ini steril dipolehkan? apa yang bilang boleh juga diperwajarkan mengancam jiwa ada yang bilang haram apapun yang terjadi mohon penjelasannya nah, iya jadi hukum hukum steril atau KB secara mutlak kalau apa memotong ya kelahiran selama lamanya itu haram kata para ulama sepakat ya, ya wala taqwidululahuladabun min imlaq dalam hadal ya, ya suratnya lupa Jangan kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Di antaranya adalah ini pembunuhan tersembunyi dalam masalah kb ini. Kalau tujuannya dia kb itu untuk memutus lama-lamanya, meskipun dia mampu untuk melahirkan, mampu untuk membiayai. Hukumnya haram, nggak boleh. Jadi orang Islam nggak boleh ditahan-tahan. Yang kedua dibolehkan ada rukshoh kalau untuk mengatur uh, interval jarak antara anak pertama, anak kedua itu dibolehkan, bukan untuk selamanya. Nanti udah anaknya cerai kalau -cera udah tiga tahun, ya udah dua tahun diangkat itu kemudian hamil lagi. Nanti anaknya suruh dia sampai tiga tahun, sampai dua tahun diangkat lagi pun hamil lagi itu dibolehkan, untuk sementara kata para ulama itu itu di itu rukshot dan juga dibolehkan bagi wanita yang sakit yang rahimnya itu udah lemah. Jadi ya, ini harus kembali ke dokter jadi konsultasi dokter kalau dokter menyarankan kalau ini enggak usah punya anak lagi nanti kalau punya anak nanti akan membundoratkan ibunya kalau punya anak mendorotkan ibunya bisa sampai kematian atau juga rahimnya udah uh, rusak gimana nah ini bolehkan para ulama untuk diputus tidak punya anak lagi ini ini apa namanya udzur udzur syar'i rahimnya sudah sakit kalau dipaksakan bisa mendorot kepada ibunya atau anaknya cacat yang lainnya nah dalam masalah ini dia operasi cesar sampai 5 kali, dan uh, dokter menyarankan supaya di steril. kalau memang uh, ya konsultasi dokter yang lain apakah tidak sampai mudorot kalau punya anak lagi, tapi kalau ada perbedaan dengan dokter ya maka cari yang lebih hati-hati, maksudnya masih uh, hamil ya nggak masalah karena uh, kalau memang tidak mudorotnya tidak apa tidak, tidak besar ya hanya sebatas uh, karena operasi cesar ya di intinya ini konsultasi dengan dokter lagi, Bu. Dengan pasti apakah saya nanti ada mudorot yang lebih besar kalau saya mengandung lagi di operasi besar lagi. Kalau misalkan ringan mudorotnya lebih baik dibuka saja, Enggak nggak usah KB. Kalau mau jangan di KB tapi dengan cara uh, Azal ajal, ajal itu mengeluarkan mani di luar. Jadi si suaminya uh, mengeluarkan mani di luar ini bolehkan, kata ulama. Ya tidak ditumpahkan di rahimnya. Itu itu dibolehkan dengan cara namanya ajal, jadi mandinya ditumpahkan di luar ya, tidak di dalam rahim. Ini lebih selamat ya, karena supaya tidak berubah, apa, bertabrakan dengan dalil-dalil syar'i yang bisa jadi haram. Dan ini bisa tanggung jawab besar, si Allah nanti ketika meninggal, perempuan yang sengaja dikabek karena takut miskin, karena takut yang lain, tidak ya. boleh ya. Hukumnya haram kepada Allah mengatakan. Iya ini kalau ahwat dia berbudu di tempat umum Boleh dia namanya mengusap khimar Jadi yang dibasuh itu ujungnya Ya sepertinya Rasulullah pernah kan mencontohkan bagaimana Membasuh al-imamah Jadi ujungnya disentuh dulu Kemudian sisanya jilbabnya ini diusap satu kali usapan Ya ini boleh ketika dia berbudu di tempat umum Tangan, tangan tetap dibasuh ibu Tapi hati-hati langsung ya, ditutup ya E, tangan enggak ada riwayat diusap enggak ada. Jadi yang hanya ada boleh hanya jilbab saja. Ya, kalau kita dikiaskan dengan akal-akalan karena tangan juga kelihatan orang lain enggak tapi tetap tapi dijaga dengan ini dengan apa? dengan kain gitu ya. Tangan kita dikeluarin, dibasuh, cepat kemudian dijaga dengan kain atau salah seorang anak kita nutupi tangan kita yang lainnya insyaallah ya. Jadi tetap sampai siku juga ya Jadi gak ada Fuham mengatakan tangan diusap Gantinya gak ada ya Kalau memang ada ya bagus Tapi gak ada keterangan ya Kemudian juga bagian kaki sama ya Bagi Kaki kalau mau diusap saja Kalau pakai kaos kaki Ya boleh kan. Jadi ya kalau musafir di perjalanan kan boleh Mengusap kaos kaki Seperti laki-laki juga boleh Kalau di perjalanan 3 hari 2 malam Kalau di rumah 1 hari 1 malam usap sepatu, usap kaus kaki itu syaratnya kaus kakinya agak tebal, kemudian menutupi di atas mata kaki, kemudian nggak boleh bolong, kalau bolong, bolong harus dibuka dan dicuci. Jadi kalau kaki ini dari sebelum memakai kaus kaki sudah berwudu dalam keadaan suci, berwudu ya sebelumnya. Jadi boleh nanti di perjalanan hanya diusap saja, namanya mengusap kaus kaki atau mengusap sepatu. Ini terakhir apakah boleh dilakukan jika kita bukan melakukan sabar Ini mengusap kos kaki Boleh, yaitu dalam keadaan mukim kan? Kalau lama, mengusap kos kaki, mengusap sepatu Kalau mukim di rumah sendiri Satu hari, satu malam Kalau perjalanan, tiga hari, dua malam Ini sunnah Nabi, dibolehkan Mengusap sepatu yang sudah saya jelaskan Alam ya. Mengerjakan sholat duhur Waktu hari Jumat Dikerjakan setelah mendengarkan azan Atau setelah orang pulang dari sholat Jumat Setelah mendengar azan. Ibolehkan karena waktu duhur itu di sini masuk sudah masuk ah, sholat jumat mak adan sholat jumat itu sudah masuk waktu duhur jadi nggak nunggu orang pulang sholat jumat ibu jadi begitu dengar adan adan selesai maksudnya jangan dulu ketika adan masuk sholat adanya nunggu selesai selesai adan baru sholat duhur di rumah jangan nunggu suami pulang baru sholat duhur enggak jadi di mana dimulainya sholat zuhur di rumah kalau waktu hari Jumat ketika sel setelah selesai adzan Jumat. Yang pertama kedua. Dua. Pertama kedua. Dua. Kedua. Kalau di sini kan ada dua, dua adanya. Yang pertama jam 11 ya. Sedangkan yang kedua yang jam 12. Intinya adzan yang kedua jangan salah, kan adzan yang pertama langsung jadi sholat sakannya, salah persepsi. Jadi adzan yang kedua yang masuk Sholat zuhur Oh, kalau ada surat ya. di sini. Yang cukup. Kalau HP-nya ada mushaf HP ada ada bisa dikatakan mushaf. Bukan ya. Itu sudah sehausen dalam batunya. Komputer ada Quran 30 juz, HP ada 30 juz, dia dikatakan mushaf. Tapi kalau dibuka ketika dibuka mushabnya itu dibuka ada Qur'an, kemudian kita bawa ke toilet itu juga nggak boleh tapi kalau udah ditutup, boleh kita bawa ke toilet si hape itu ya karena bukan dikatakan mushab seperti mushab yang, yang eh, kertas lembaran itu, nggak disamain ya, tapi kalau dibuka nggak boleh juga dibuka ya udah dibuka di HP itu mushabnya, kemudian dibawa ke hamam itu juga dilarang karena ada tulisan Al-Qur'annya gitu ya kalau udah ditutup nggak masalah, dia sakuhin, dia Yang ini kan dilarangkan, memegang Iya. Kalau apa, nggak ada larangan kan itu bukan musab, ya bukan musab, musab, musab apa musab apa apa Alquran yang dilarang itu adalah musab kholis yaitu berbentuk kertas itu yang sudah masuk ke komputer. Boleh itu bukan musab namanya mutarjim um, terjemah. Jadi kata saya Fauzan boleh orang yang head, orang yang dalam cunduk memegang terjemahnya, memegang tafsir Karena itu bukan mushab, namanya mushab dalam bahasa Arab itu khalis Al-Quran saja dari surat An-Nas, al Fatihah tidak ada tulisan yang lain Itu mushaful Quran Ya kalau, kalau ada Semuanya bukan, tapi kata pengantarnya disini Iya mushab pun tidak boleh, itu mushab namanya Aya meskipun ada perak pengantar kan bukan bagian daripada musab itu hanya pengantar saja ya. Iya. Nah. Saya katakan eh, memegang musab memegang musab wajib berudu apa tidak? Ya saya tanya bapak memegang musab wajib berudu apa tidak? Memegang musab itu wajib berudu apa tidak? Afrika. Afrika. Nah, Abdul, Abdul ini ya. tidak, oh, ini perbedaan ulama. Ini ya, tidak, dasarnya madhab apa? <laughs> yang Abdul madhab <masalah> apa? Yang <laughs> masuk yang itu harus. Ah? siapa itu yang mengatakan harus? Karena ada dua pendapat, Pak. Bolehkah mengucap Quran tanpa wudu? Masalahnya, dia punya hadas kecil, kalau hadas besar dilarang, hadas kecil boleh tidak? Dua pendapat. Satu pendapat jumhur ulama. Dia mengatakan boleh jumhur, tapi meskipun jumhur itu jangan disangka paling benar. Yang pendapat kedua Imam Ahmad bin Hamzah wajib, wajib dia berwudhu. Nah ini pendapat yang kuat, dikuatkan oleh e, apa namanya Al-Quran ya, yang lainnya. Dalilnya adalah la yamashu ilal mutahharuna maaf bukan bukan Imam Ahmad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan wajib ya mengusap mengusap dalam keadaan suci. Dalilnya surat Adz-Dzariyat ayat uh, Adz-Dzariyat ayat 56 apa ayat berapa ya? La yamassuhu illal Tidak boleh menyusap uh, apa memegang musab kecuali orang yang suci. Ini dasarnya. Ya, kemudian ada hadis yang lain. Jadi ini pendapat Syekh Utsaimin juga dan pendapat ya Ibnu Taimiyah. Jadi diwajibkan orang kalau mau memegang ushab itu berwudu terlebih dahulu kecuali kalau dalam keran doruri ada musab jatuh ya di jalan misalkan itu kan penghinaan maka kita nggak punya duduk cepet-cepet ambil ini ngambil pendapat jumhur rukshoh kan jumhur mengatakan sunnah saja nggak sampai wajib nah, tapi pendapat kuat adalah wajib jumlah kita mampu untuk ke dalam suci bersuci dulu untuk menggeng musab ini nah, dadanya ada apa Al quran la yang masuk ilal mu'taharun yang surat ad nah ini ya kami jumhur mengatakan sunnah saja Allahum Allah amin. Eh, Apakah ada perbezaan pahala membaca Quran Musaf membaca Quran dengan artinya ada artinya? Bedaanya pahala. Pahalanya? pahalanya. Nah, kita baca Quran Musaf membaca Quran. Kenapa? Maksudnya kita ucapan Quran berjatu. Nah. Ada perbedaan pahala? Ya enggak kan yang nilai kan ucapan Qurannya itu satu satu huruf sepuluh kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan, sama mau yang terjemah, mau yang enggak, tapi kalau dia baca terjemah terus mengkajinya ada nilai plus. Itu eh, pahala mengkaji atau tafsir Qur'annya ada nilai plus daripada membacanya, yaitu membaca tadabbur. Nah, membaca Qur'an ada permasalahan baca Qur'an apakah harus berburu apa tidak? tidak Enggak. Dengan hadaslah? Nah, Nah, iya, ini pendapat jumhur ulama mengatakan kalau membaca Quran boleh dalam keadaan dia tidak berwudu. Ya, boleh. Tapi kalau memegang, nah ini ada perbedaan. Kalau jumhur ulama mengatakan kalau baca Quran itu sepakat boleh dalam keadaan dia punya hadas kecil. Tapi hadas besar enggak boleh dengan keterangan yang tadi. Hadas kecil kita punya hadas kecil kemudian baca hafalan tanpa memegang musab, dibolehkan ya dibolehkan itu. Tapi yang utama kata Imam Nawawi itu yang lainnya, zikir baca Quran itu dalam keadaan berwudu itu lebih utama, lebih utama dan pahalanya lebih besar gitu ya. Wallahul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arif. Kita pun tidak siap untuk situ. Tuk, saya Mulai mulai aja. Terutnya Pak Kem. Kan? Nanti kan mulai. Ini terakhir. Selain satu bulan. Selain satu bulan. Satu bulan gimana? Orangnya banyak. Iya.